どうもありがとうございま i た、ah,。 よく言うかんが imported かん。<Gilbert> ya, 7, Ekspor tuh nih, semua sudah ekspor gitu uangnya semuanya nggak ditaruh di bank di Indonesia, iya kan? Sudah peraturan sudah ada, ya kan? Kenapa tidak diterapkan? Ya kan? Ini lah pemerintah yang ambul a d u l nih, paling terambul a d u l nih. Terima kasih. Pak Fred. Selamat sore. Silahkan Pak. Ya, saya setuju dengan Pak Amir dan Pak Gibbet ya. Memang masanya. パントコードん e u n n g a a t a ンポイトポイントポイントポイントポインントポインントポイントポイイントポイントポイポイトポイントポイントポイントポイントポイントポイ Uh, pemerintah bisa mengatur, terutama ya setelah pemilu akan datang mas. Terima k a s i Kita harus l a r u s sudah-dada saja bu, ya. Kalau bercerai sebentar nih. Terima kasih. Pak Edo. Ya, andal -andal,、oh, Pak Leo、uh, sorry, ibu. o p a Leo, silakan. Selamat sore bu. 私の質問は、私のデ m タは、a のデータは、私のデータは、私のデータは、私のデータは、私のデータは、私のデータは、私のデータは、私のデータは、私のデータは、私のデータは、タは、私データは、私のデータは、私のデータータは、私のデータは、ータは、私のデータは、私のデータ itu semua alasan. Kalau BI berani paksain, ini dolar harus dijual 1 e p 0 l a ratus atau s e p u l i u per dolar, itu harus dipaksakan. Bagaimana dengan alasan cadangan devisa kurang, begitu? Itu nggak bisa. Tahun kemarin kita nggak ada masalah tuh, bisa dolar d i 10.000 u h ribu, dua s e m 0 i juga bisa di bisa tuh satu dolar s e m b i l i u l i t u s e m u a menjadi tangkap tuh, tang tangkap aja tuh yang main main dolar tuh. Demikian. Halo. Halo. Ya, s i a a yang baru? Ya, s e a s a sore bu. Ya, PBI ya harus ini juga ya、eh, apa menekan suku bunga juga ya. Dulu kita juga dengar dari orang-orang kan dulu kan、eh, deposito aja bisa 8,4 persen、eh, untuk jangka waktu yang satu bulan itu waktu 80 bulan ya. Kenapa seperti saya juga setuju dengan Fauzi Ihsan ya itu t e n a n g standar dasar bahwa suku bunga memang harus d i a i k a n ya. Itu、eh, sekarang di pasar itu orang deposito satu M itu bisa 9,5 9,5 persen. i t u u n t u k dan waktu satu bulan, kenapa? B, i gak mau, mereka n suku bunga gitu. Ya, yang kedua, yang menginvestasinya dibatasi、eh, untuk tarik modal keluar, misalnya jual saham, n y a hari jual, ya, kenapa mesti dolar-dolar? Jadi, -me menguat terhadap rupiah gitu. Kan lucu,、nah, B, i k a n punya otoritas, kenapa? B, i harus memberikan otoritas kepada jasa keuangan juga, gitu, Pak. Ya, terima kasih. Ya, Pak Billy. Iya, t o r e Uh, rupiahnya melemah ini gara-gara laca -gara perdagangan kita yang, ini yang minus ya. Sebenarnya pemerintah ini kayak mau mau bikin apa tuh yang program FID itu. Itu sebenarnya langsung dijalanin、nah, aja h tahun 2014 biar ketahuan gitu. Yang namanya impor BBM tuh kenapa berlebihan. Tapi pemerintah gak pernah mau belajar cepat atau sengaja ini yang saya juga bingung. Nah contoh lain lagi tadi kalau soal kursup bunga. n itu bunganya jangan dinaikin lagi kalau kalau dinaikin semua orang nggak tahu ya saya juga bisa jadi menteri keuangan naikin l a g i otomatis rupiah langsung menguat kok naikin aja dua tiga persen lagi pasti menguat tapi hancur n e g e r a anda bayarkan yang k a k a k n ya masuk itu gimana bayarnya itu bukan solusi jadi sebenarnya itu yang benar benar yang faktor itu masalah import ini kita harus atasi t e r m a kasih pak Firman ya pak Herman pak Herman silahkan アイスれニアのカスリの国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国 e 国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の 私は。 アジョニー yeah,